اللهم باركتم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد والشكر لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في كتابه A'uzu bilaahi min al-Shaytanir rajim. Bismillahi l-Rahmanir Rahim. Wamil ayaatih ankhalaqan kum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَابِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرُجِعُ Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad visabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqa Allahul Azim. Sadaqa Rasuluhun Nabiul Karim. Wa nahnu ala zalika wa wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamid. Keluarga besar Masjid Darut Taufik Darut Tauhid Cipaku Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah semata Ana Jemaah Salat Maghrib dan pemirsa di manapun anda berada wajiblah kita bersyukur pada Allah semata Ana Salawat dan Salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maghrib ini Allah pilih kita berjemaah salat bersama-sama di masjid ini. Ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita syukuri agar demikian nanti Allah akan tambahin lagi nikmat-nikmat lain yang sebelumnya kita tidak miliki. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita masuki kisah Nabi kita tentang pernikahan. Kemarin sudah kita bahas Nabi Muhammad SAW dilamar. Oleh Siti Khadijah anha Melalui Lufaisah atau Nafisah Seorang wanita yang Mendatangi Nabi dan menanyakan Keinginan Nabi untuk menikah Nabi waktu bilang saya orang miskin Tidak ada harta saya nah, Kemudian dikatakan Ada seorang wanita yang mau Kalau dia solehah dan tidak memandang harta Kira-kira mau enggak Nikah dengan beliau Orangnya cantik Beliau menginginkan menjadi istrimu Orang terhormat punya harta lagi Nabi nanya siapa? Nah, Nafisa atau Nufaisa menjawab Khadijah Nabi tanya lagi bagaimana? Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya Nabi sendiri berkenan untuk menikah dengan Khadijah Ya Tapi Nabi ragu apakah Khadijah mau Karena Khadijah sudah banyak laki-laki melamar beliau Beliau menolak orang-orang terhormat dari kota Mekah Untuk menikahi beliau Beliau sudah nikah dua kali Wafat suaminya nikah lagi wafat suaminya Punya anak namanya Hindun bin Hindun Menurut kitab al Bayan Syekh Imroni, jilid 9 Kitabu nikah tentang Rasulullah SAW Kemudian Nabi Muhammad Suami yang ketiga Ternyata siti Khadijah bersedia untuk menikah dengan Nabi. Kata Nafisah biar aku yang urus nah, kamu diam majah. Akhirnya menikahlah Rasulullah SAW dengan ibunda kita Khadijah Radhiallahu Anha, wanita terbaik, kaya, cantik, sopan santun dan taat pada suami sampai akhir hayat memang betul-betul rumah tangga yang luar biasa yang bisa menjadikan kita untuk merujuk kehidupan rumah tangga yang terbaik di dunia yaitu rumah tangga Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha walinya adalah paman Khadijah radhiyallahu anha Adik bapak kandung Khadijah yang bernama Khwailid Wafat Waktu sebelum Fran Fijar Kemudian Pamannya bernama Umar bin Asad Menjadi wali atas Khadijah Untuk menikahkan Siti Khadijah Dengan baginda Rasulullah SAW Jadilah Nabi Muhammad SAW suami istri Maharnya 20 ekor unta muda Anak unta Kalau unta dewasa mahal Satu ekor lima puluh juta Dua puluh berarti berapa? Satu miliar Enggak ini anak unta anaknya. Tentu lebih murah Kalau harga anak unta sejuta Ya dua puluh ekor dua puluh juta Sama lah dengan kita nikah sekarang Sekarang kamu nikah berapa biaya? Hah? Beli tempat tidur Beli lemari pakaian Beli Ha? Satu juta tuh mahal ah <laughs> mahar saya dengan istri saya sebuah kitab suci Al Quran harga lima ribu rupiah waktu itu padahal dia orangnya cantik insinyur lagi insinyur teknik kimia dosen lagi saya tanya maharnya apa Al Quran saya beli Al Quran tanggung harga lima ribu rupiah. Wanita semakin murah, maharnya semakin baiklah kedudukannya di sisi Allah SWT. Bedanya dengan orang sekarang. Oh, kalau murah nanti kelihatan kita murahan dong. Justru wanita terbaik yang dinikahi seorang laki-laki Islam adalah wanita yang maharnya paling murah. Rasulullah pernah menikahi istri Rasulullah. Maharnya cuma serantang kurma. Mahal gak? serantang korma. Kalau di sini mahal, kalau di Makaran serantang korma bisa gratis. Sebegitu hebat. Tapi ketika dengan Khadijah, Rodlani, Bunda yang mulia ini, yang agung ini, Rasulullah sediakan mahar 20 ekor anak unta untuk sebagai maharnya. Setelah pernikahan, Rasulullah pindah ke rumah siti Khadijah, meninggalkan rumah Abu Thalib. Rasulullah nggak punya rumah. Rasulullah sejak umur 8 tahun wafat kakek baginda Rasul Abdul Muttalib wafat ketika Nabi umur 8 tahun Ibunda beliau wafat ketika umur 6 tahun Tapi Rasulullah itu baru aja ikut ibu Sebab begitu lahir disusukan oleh suwa ibah Budaknya Abu Lahab Yang menyusukan Sinina Hamzah Jadi Nabi dengan Sinina Hamzah satu susuan Kemudian tidak lama berapa hari kemudian datanglah ibu Halimaktus Sa'diyah dengan suaminya Abu Zaid... ...dari pegunungan Bani Sa'ad... ...mengambil Rasulullah. Disusukan di sana dua tahun. Setelah dua tahun dipulangkan... ...ibunda Ibu Nabi Siti Aminah bilang bawa lagi. Supaya pandi bahasa Arab... ...dan pandi naik kuda, pandi memanah dan sebagainya. Maka beliau bawa lagi... ...sampai umur enam tahun. Jadi waktu dibelah dada baginda Rasulullah SAW... Dicuci dengan eram-eram oleh malaikat. Dikeluarkan darah kotor dari hati beliau. Itu Rasulullah masih di pegunungan Bandisaan. Belum ikut ibu. Rasulullah dua kali dioperasi. Keluarkan darah kotor dari dada baginda Rasul. Dari hati beliau. Pertama ketika umur enam tahun kurang. Di pegunungan Bandisaan. Kemudian yang kedua ketika mau isrok dan mi'rajuk. Dibelah lagi dada, dicuci dengan air zam-zam Dua -zam. kali hati Rasulullah disucikan oleh Allah SWT Seumur hidup baginda Nah setelah umur tahun dipulangkan Oleh Ibunda Halimak Tusa'diah Ibu susu nabi yang kedua Kemudian diterimalah oleh Ibunda Aminah Terus dibawa pergi ke Madinah Subhanallah 521 kilometer melalui padang pasir batu batuan untuk apa? Untukziarah ke kubur Bapak Nabi, apa? Ziarah ke kubur keluarga Ibu Nabi, karena Ibu Nabi orang Medina, bani Najjar. Temulah paman Nabi, bibi Nabi dari pihak ibu. Pulang sekitar 120 km dari kota Medina menuju Mekah di Abuwah Ibu Nabi Rasul wafat dan kuburannya masih ada di situ. Ah Nabi diambil sama kakek. Dipelihara dari umur 6 tahun sampai umur 8 tahun dipelihara oleh Abdul Muttalib. Kemudian umur 8 tahun Abdul Muttalib wafat. Diambil oleh Abu Thalib Sejak umur 8 tahun sampai nikah. Jadi Nabi memang tidak punya rumah. Nah, begitu nikah, barulah pindah ke rumah Siti Khadijah Rasul Anha. Tapi wanita agung ibunda kita ini 25 tahun jadi istri Rasul. Harta miliknya semua, rumah milik beliau semua, tidak pernah sekalipun berkata kasar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah. Coba kita zaman sekarang, hmm, terlambat sedikit pulang suami malam, eh, kenapa pulang malam? Sekalian nggak usah pulang sekalian, ini rumah gua nih, lu nggak punya rumah lu, lu modal celana kolor doang loh. Bagaimana hebatnya wanita seperti ini? Saya bisa rasakan itu ya Allah. Alangkah agungnya. Akhlak Ibunda Khadijah. Barang-barang dagangan Ibunda Khadijah diurus sama Nabi. Jadi orang mau bawa barang dagangan ke Syam atau ke Yaman. Kalau musim panas ke Syam. Suriah sekarang. Syam itu dipecah empat sekarang. Jordania, Lebanon. Suria dan Palestina Dulu namanya negeri Syam Kalau musim panas Dagangnya ke sana, melewati Medina Kalau musim dingin Ke Yaman Yaman Jadi dua tempat arah Yaman, musim dingin Musim panas ke Syam, itu perdagangannya orang Quresh Li'ila fi Quraishin Ilafihi melihat asyita i wasroif. Mereka berlehlah berdagang musim panas maupun musim dingin. Nah barang-barang yang didagangkan itu diurus Nabi. Siapa yang bawa berapa harganya? Jadi Nabi jadi manajerlah setelah menikah. Mengurus barang-barang ibunda Khadijah itu. Dan hebatnya usia 25 tahun Rasulullah. Sedang ganteng-ganteng Saya nikah umur 27 Rasulullah nikah umur 25 Masya Allah Ibu Nakhadija umur 40 Rasulullah umur 25 Jadi selisih umur 15 tahun Tapi kisah cinta baginda Rasul Dengan Siti Khadijah Tidak tersaingi oleh Pasangan manapun di dunia Tidak pernah bertengkar Coba bayangin itu Baik dari pihak Rasulullah, baik dari pihak Ibunda Khadijah Sama-sama saling menghormati Rasulullah SAW kalau bicara dengan Ibunda Khadijah Selalu memanggil bukan namanya, tapi gelarnya Ya Habibi, wahai kekasihku Itu 25 tahun gak pernah keliru Kita itu manggil istri juga gitu saya Hmm. itu kalau lagi seneng, kalau lagi marah, pean. Memang sama-sama yang juga itu. Baginda Rasul tak pernah berubah. Tetap aja ya habibi, ya habibi, ya habibi, masyaallah. Dan bahasa yang dipakai Rasulullah itu selalu kalau bicara dengan ibunda Khadijah pakai bentuk jamak muzakkar salim. Ah, jadi dibentukkan laki-laki banyak. Jadi kalau manggil anta itu jadi antum gitu. Sehingga satu hari Rasulullah pulang dari Gua Herak nanti ketakutan karena jumpa Jibril alaih salam. Malaikat Jibril itu kemana pun Rasulullah memalingkan wajahnya, wajahnya Malaikat Jibril aja. Depan, samping, kanan, kiri, atas, muka, bawah, semua ke mana aja Rasulullah memandangkan wajahnya. Turun dari Gua Herak itu di tanah lapang antara gunung Jabal Nur ke rumah Rasul di Mekah itu. Malaikat Jibril aja. Saking gedenya Malaikat Jibril itu. Kata Ibn Qasir, Ibn Qasir, Malaikat Jibril itu besarnya 600 sayapnya. Berapa? 600 sayapnya. Dibuka satu ketutup langit, apa, matahari dari barat sampai ke timur. Dibuka satu kalau 600, berapa gede nya Malaikat Jibril itu? Coba kalau kita jalan, kalau umpamakan kita semut, jalan di tangan manusia. Kira-kira semut itu lihat apa ke kanan, kiri, muka belakang. Dia lihat tangan aja, tangan segede itu, kemana mana digenggam. Ah, begitulah Rasulullah jumpa Jibril Nabi Sallam pertama kali. Soangkin gede lihat kemana mana wajah malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril ini menggentarkan Rasul. Rasulullah hanya lihat dua kali bentuk malaikat Jibril yang asli. Selain itu, kalau ketemu malaikat Jibril bentuknya bentuk manusia, nyamar jadi manusia. Orang Arab dengan baju putih-putih pakai serban, nggak pakai belangkon. Rasulullah nggak pakai apa? Malaikat jibril nggak pakai belangkon. Belangkon sudah ada di sini. Tapi Rasulullah melihat malaikat jibril selalu pakai jubah serban putih-putih. Dua kali aja bentuk asli. Sekali pulang dari gua Hiro menerima wahyu pertama, dan itu Rasulullah ketakutan sekali. Yang kedua di sirotil Muntaha. Ketika Isra Mi'raj sampai sirotil Muntaha. Saat itu malaikat Jibril membentuk bentuk aslinya dengan 600 sayap. Dan Nabi bisa lihat malaikat Jibril dari kepala sampai kaki. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat Jibril dua kali alaihi salam. Sekali waktu pulang dari Gua Hira. Sekali ketika di Sidratil Muntaha. Di sisi surga makwa dekat Sidra Thilmun Taha. Pada saat itu Malaikat Jibril bentuk asli. Dan Nabi bisa melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Padahal kepala Malaikat Jibril di langit sana. Kakinya di bumi yang mana enggak tahu. Saking gedenya. Tapi Nabi mampu pada saat itu melihat Malaikat Jibril. Dengan rupa yang asli lengkap dari kepala sampai kaki. Nah, para ulama mengatakan. Kekuatan Nabi ketika sampai Sidratri Muntaha diubah menjadi sama kuatnya dengan Malaikat Jibril. Sehingga Nabi bisa melihat Malaikat Jibril dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau waktu di Gua Hira, Nabi bentuk wajahnya aja di mana-mana. Tapi kalau di Sidratri Muntaha sama. Kenapa Nabi bisa lihat Malaikat Jibril dalam rupa yang asli dari kepala sampai kaki ketika di Sidratri Muntaha? Karena kekuatan Nabi disamakan Allah saat itu dengan malaikat Jibril Seperti saya bisa lihat adik ini dari kepala sampai kaki Karena sama besar Besar saya pun Kalau lihat tiang masjid itu gak bisa Lihat atasnya gak nampak bawahnya Lihat bawahnya gak nampak atasnya Karena tiang itu lebih besar dari kita Nah itu yang diajarkan oleh ulama kita Dua kali aja Nah pada saat pertama kali itu malaikat Jibril dulu menggentarkan rasulullah. Rasul cepat-cepat pulang ketemu istri Siti Khadijah Rasulullah minta diselimuti bentuknya jamak muzakkar salim. Zammiluni. Zammiluni. Artinya begini wahai laki-laki yang banyak selimutilah aku seorang ini. Aku seorang ini selimuti olehmu wahai laki-laki yang banyak. Dari sini ulama guru saya termasuk menjelaskan bahwa Rasulullah itu rupanya bicara dengan suami pakai kalamul latifah, pakai bahasa halus. Dijamakan bentuknya dan bentuk laki-laki. Saking hormatnya baginda Rasul dengan siti Khadijah radul Anha. Dan ada hadis mengatakan doa seorang wanita yang sholihah lebih mustajab dibandingkan dengan 70 doa wali Allah. Ada satu hadis lagi, doa seorang wanita yang mustajab lebih mustajab dari doa seribu laki-laki soleh. Nah, jadi seorang wanita yang soleha ha, doanya itu lebih bagus, lebih hebat, lebih mustajab dibanding tu, seribu laki-laki soleh. Ini laki-laki soleh ni pak imam kita muhasin kita kumpulin semua, akim tenggulul karnain ya. Siapa lagi si penanda Arifin Ilham Yusuf Mansur kumpulin semua itu. Oh, kumpulin semua, suruh doa seribu orang. Doa seorang wanita solehah, doa kami seribu kalah dengan satu doa wanita solehah. Karena jadi perempuan solehah itu jauh lebih berat daripada jadi laki-laki soleh. Menjadi laki-laki soleh hanya melawan satu nafsu. Tapi wanita diciptakan Allah, dia punya nafsu sembilan. Untuk wanita menjadi solehah, dia harus mengalahkan sembilan nafsunya. Untuk laki-laki jadi soleh, dia cukup mengalahkan satu nafsunya. Makanya berat Makanya di akhirat nanti di neraka Jahannam Kata Rasulullah, aku lihat, satu laki-laki 50 perempuan masuk neraka Satu laki-laki 50 perempuan masuk neraka Siti Aisyah istri Rasul tercinta Yang digelar si kulit merah Humayro Si pipi merah Rasulullah itu Siti Aisyah Itu memang pipinya merah kalau istri kita, kalau kita tampar, baru merahnya. Dibgelar Humairah, Masya Allah. Siti Aisyah R.A. itu merah wajahnya. Wajah yang tercantik itu merah. Kemerahan. Yang kedua, keputihan. Putih. Yang ketiga, kuning. Itu yang tercantik wajah manusia. Yang soleh itu tiga. Yang paling bagus, kemerahan. Yang nomor dua, putih. Yang nomor tiga, kuning. Kalau meleketek... Saya enggak bisa terjemahkan beleketek itu apa. Banyak orang nanya sama saya, beleketek itu apa? Ya, beleketek ya lah. <laughs> Siti Aisyah radhiyallahu mengatakan ya Rasul, kenapa 50 perempuan dalam neraka satu laki-laki dalam neraka? Pertama memang banyak wanita dari laki-laki nanti. Nanti di akhir zaman. Yang kedua Memang wanita ini banyak dosanya Berapa banyak kata Nabi Kata Siti Aisyah berapa banyak yang menyebabkan wanita masuk neraka Dua Berapa Dua, ah, dua sih gak banyak Iya tapi payah mengalahkannya Apakah yang dua itu Yang menyebabkan 50 wanita masuk neraka Satu laki-laki masuk neraka Pertama wanita Tidak pandai bersyukur kepada suami ada aja salah suaminya itu, apalagi akhir zaman ini. Suaminya di rumah aja kena bentak. Di rumah aja, di rumah aja. pergi. Wah, suaminya pergi nggak pulang-pulang, pulang, -pulang. pulang dibentak lagi. Gak usah pulang sekalian mati sekalian. Susah sekarang jadi suami itu susah. Di rumah aja kena bentak, pulang terlambat kena bentak, ya kan? Pulang bawa duit banyak kena bentak juga Dari mana duit semuanya ini? Ngerampok Kok, Salah juga Pulang gak bawa duit kena bentak juga Kok gak bawa duit? Hujan gerimis dari pagi sampai sore gimana? Gak laku jual es krim Koplok udah tahun musim hujan jual es krim Memang serba sial jadi suami hari ini Itu istrinya waktu dilamar miskin tuh Bagaimana kalau istrinya waktu dilamar sekaya Siti Khadijah? Bagaimana lantangnya dia kepada suaminya? Penyakit wanita satu tidak pandai bersyukur. Makanya kalau ada wanita bersyukur dengan suaminya, tak usahlah seperti Bunda Khadijah jauh banget. Ya, bersyukur terhadap suaminya. Seperti istri Bung Karno yang pertama, lah Ibu Inggit ya enggak? Ibu Inggit dari mahasiswa Bung Karno itu dibiayai ya enggak. Gitu jadi presiden Lepas Ibu Inggit pasrah pulang kampung ku Kurelakan dikau pergi oh. Tahu salah sehebat itu Hebat Ibu Inggit Sudah difilmkan katanya Saya belum nonton Tapi saya sudah baca kisahnya sejak remaja Kalau wanita ini Ngerti aja perasaan suami Ya. Sabar aja sedikit dengan suami Menghargai suami Bersyukur punya suami Selamatlah dia 50% dari ancaman neraka Semua mengancamnya cuma dua Satu gak syukur sama suami Padahal wanita itu punya harga diri karena punya suami Setinggi apapun pangkat jabatan wanita itu Cantiknya seperti bintang Film yang terkenal di dunia. Hmm? Badannya hebat Bahenol. Kaya raya, kulitnya kuning kemerahan. Kalau enggak punya suami enggak ada harga diri. Bu oh, hebat ah, kasihan lo itu. Raung oh, si fulanah bin fulan itu kenapa? Uh, dokter cantik kaya pejabat tinggi. Bahenol segala macam. Hebat kan? Mah enggak hebat kenapa? Enggak laku kawin. Enggak laku kawin. Enggak hebat. Kalau si anu itu udah pendek, tonggek, pesek, iya tapi lakinya udah tiga. Ah, mati kawin lagi, mati kawin lagi, mati kawin lagi. Ah, mana lebih hebat? Si pendek tonggek pesek itu. Atau yang bohe cantik cakep enggak laku kawin itu. Ternyata harga diri seorang wanita itu terletak pada suaminya. Kalau istri ada suami seorang wanita ada suami apapun yang dia buat orang maklum. Tapi kalau dia nggak punya suami, janda kita bilang, meninggal suaminya janda. Ah, saya merasakan ada tetangga saya janda cantik. Apapun dibuatnya salah di rumah aja dia salah di rumah aja mutamutam cantik laki udah nggak ada mati kau nggak makan sama anakmu nanti. Pergi keluar kau rumah. Cari makan, anakmu itu tanggung jawabmu Dulu ada lakimu Bisa lah kau duduk-duduk di rumah Sekarang sudah gak ada laki, tahu diri Kena marah dia sama tetangganya dia di rumah Begitu dia keluar cari makan Tetangga berbisik Pergi pagi-pagi dia Dandan pergi pagi-pagi cari makan Apa kata tetangga? Pagi-pagi udah pergi. begitu <laughs> <laughs> nah, Coba Pagi-pagi udah pergi. Belum terbit matahari udah pergi. Apa kekerjaan itu? Enggak <tuh> pergi salah. Pergi sal salah. Pergi-pagi dibisiin orang. Pergi siang. Tetangga bisa juga. Siang-siang. <tuh> Panas mencepret. Ngapain itu ya? Salah itu gak? Pergi sore, salah juga. Weh, menjelang maghrib, pergi. Jangan-jangan <laughs> ke perumpung. <laughs> salah juga. Apalagi pergi malam. Jam 10, pergi. Jam 10, teng pergi. Ngapain? Mana ada ya kantor jam 10 buka ya? Allah <laughs> kasihannya wanita ini. Pulang malam. Jam 2 malam pulang. Tiga kali dia bikin pulang jam 2 malam. RT RW rapat. Telah cercoreng arang di RT kita. Pulang malam setiap hari. Ada apa? panggil sini. Di sidang. Apalagi pulang pagi. Seorang wanita gak punya suami. Janda dia pulang pagi. Bayangkan bagaimana penderitaan seorang wanita gak punya suami begitu dia pergi tetangganya nyanyi baru sebulan si dia ditinggalkan gak punya suami rasanya kesepian nyanyi tetangganya coba oleh karena itu saya ingin ingatkan semua perempuan yang dengar ceramah ini Syukurilah nikmat Allah yang paling besar kepadamu, kamu punya suami. Hunnal libasul wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian suamimu dan suamimu adalah pakaianmu. Kalau sudah punya suami, pelihara suami baik-baik, dicuci baju itu baik-baik, bersih-bersih, harum-harum. Karena kalau kau urus suamimu yang punya nama kamu kalau kita punya baju ini harum, bersih, rapi, necis. Yang dipuji orang bukan bajunya. Baju. Baju bukan. Yang dipuji orang, orangnya. Memang bapak kalau kemana-mana necis. Udah badan keker, necis lagi. Kalau si polan udah kurus. aduh. Pakaian itu membuat kita dipuji. Suami itu membuat wanita terpuji. Kita pun punya istri kalau kita urus baik-baik, yang terpuji kita. Kalau wanita lewat pakai cadar, sopan santun, rapi, orang akan katakan, siapa lah suaminya ya? Dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit zikir, dikit-dikit nangis, dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit sedekah. Siapa nah, suaminya itu? Suaminya yang ditunjukkan. Tapi kalau wanita keluar rumah, robek dada, robek paha, robek perut, Udel bodong diketok. Heh, hmm? orang kampung bilang iki bojone sapa? Istri dia siapa? Ini dibayangkan kena suaminya juga. Saya mau ingatkan ibu-ibu, saudara-saudariku. Syukurilah nikmat paling besar yang diberikan Allah kepadamu yaitu seorang suami. Harga dirimu tinggi ketika kau punya suami. Orang kalau ada suaminya, biarpun miskin, orang masih mau bertamu, datang, berkunjung, bertukar pikiran ke rumah kita. Begitu suami kita wafat, janda, biar kita kaya raya, orang akan satu-satu melarikan diri. Kita akan ditinggalkan, orang tidak akan merasa manfaat apa-apa, berdiskusi dengan seorang janda. Apalagi janda miskin. Maka Rasulullah katakan, nikmat yang paling besar itu punya suami. Suami. Hmm, suami itu pemimpin mu arrijalu 'alan nisaa Bagaimana pasukan enggak punya pemimpin, kocak-kacir. Rumah tangga enggak punya pemimpin, kocak-kacir. Kesalahan wanita yang pertama yang menyebabkan dia masuk neraka adalah tidak syukur pada suami. Ada seorang raja Bani Umayyah, raja sultan. Dia kawin dengan seorang perempuan kampung yang miskin rumah pun enggak punya. Tapi cantik jelita dia nikahi. Ditinggalkan di istana, dikasih emas, permata segala macam, dihidupin senang pakai baju sutra. Wah, hidup bahagia, makan enggak pernah kurang. Satu hari dia bilang sama suaminya, "Aku kepingin dibikinkan kolam lumpur. Kepingin mandi-mandi di lumpur." Cobalah. Oh, memang Mau memang dasar orang miskin. Nostalgia mandi-mandi di lumpur, dibikinkan kolam lumpur. Berenang-renang di lumpur seharian. Mandi air bersih lagi Makan enak Tetap aja dibilangnya Suamiku ini gak pandai Membahagiakan aku Banyak permintaanku gak <tuh>. dipenuhinya Ada aja salah Sekali suaminya mau lakukan kesalahan Langsung keluar dari mulutnya Cerikan aku Seumur hidup aku jadi istrimu gak pernah sekalipun Aku kau bikin seneng Habis kebaikan suaminya 30 tahun hilang Gara-gara sekali suaminya khilaf membuat satu dosa 30 tahun kebaikan suaminya bisa hilang. Ini makanya banyak wanita terjumur dalam mereka. Yang kedua apa ya Rasul? kata Yang kedua kelemahan wanita adalah. Suka membuka auratnya. Hobi wanita adalah menunjukkan auratnya kepada laki-laki. Kalau bahasa Arabnya tabarruj. Kalau bahasa Inggrisnya estetik. Ah, jadi bahasa Inggris itu lebih halus. Estetik wanita memiliki nilai estetika, begitu saya belajar psikologi dulu. Wanita memiliki nilai estetika, nilai indah. Apa nilai estetika itu? Apa yang bagus pada dirinya dia kepingin seluruh dunia melihatnya. Itu nilai estetika. Kalau laki-laki enggak berapa itu. Walaupun laki-laki itu ganteng, kalau ada orang lihat dia gitu, dilihat ni oh melihat saya nih, wajar saya kan ganteng terus lihat lagi, ya lihat juga masih dia lihat, lihat lagi ya masih lihat juga yang keempat, apa lihat-lihat gak senang laki-laki laki-laki tidak punya nilai estetik ada pun kecil maka kalau ada laki-laki suka ah bencong itu kalau wanita iya estetika wanita lihat Ya duduk di bus. Kita duduk di bus depan-depanan nih hadap depan Kita liatin gitu. Walaupun dia sudah nenek-nenek, umur 55 tahun. Kita liatin gitu. Dia kan lihat gini kan? Ih, eh, masih lihat. Masih itu lihat saya. 5 menit dia lihat, lihat sana dia lihat, ih eh, masih lihat juga. Mulai itu. Masih lihat ya. Lihat ketika? Ih, eh, masih lihat juga, mulai membahasahi bibir. Ya udah nenek-nenek. 5 menit lihat lagi. Ih, masih lihat juga. 5 menit lihat lagi, mulai nyanyi-nyanyi halus itu. Aku masih seperti yang tidur. Nah, saya belajar psikologi, jadi saya tahu juga. Ah. Begitu wanita itu Menyebabkan wanita banyak masuk neraka karena itu. Sehingga gak usah heran kalau wanita imannya lemah. <kuh> kalau dadanya bagus, dadanya ditujukkan ke orang. Pakai baju dibelah. Udah dibelah, kurang puas. Letak liontin Klip. Klip. Maksudnya gini. Lihat nih. Bukan liontin yang lihat nih. liontin itu cuma untuk -men -men menarik perhatian orang aja. Kurang puas juga, ambil tas, talinya diletak situ. Untung saya di Jakarta gak pernah naik bus. Kalau naik bus, ampun saya. Kita berdiri gini, sempit, datang perempuan. Kita yang mundur ke belakang. Itu yang menyebabkan wanita itu selalu kena. Kalau kita kalau mau meludah ke kamar mandi ke belakang. Siram. Kalau wanita enggak. Kalau dia sudah punya baju baru aja, itu meludahnya ke depan. Ke depan rumahnya. Meludahnya ke got ke got. Kami lihat ada laki-laki enggak lihat. Saya. Baju baru nih. Begitu wanita. Dan kalau sudah dipuji laki-laki, itu bisa gak tidur semalam malam. Walaupun yang memuji itu laki-laki kakek-kakek. Sedang pernah saya lihat perempuan cantik kamu. Tapi sampai rumah berkaca dia langsung depan cermin. <laughs> Memang bukan main. Patutlah kakek itu pun. <laughs> itu sifat perempuan. Apalagi yang memujinya laki-laki paling ganteng sedesanya. langsung masuk kamar diam-diam aku kunci kamar ku berkaca berputar-putar ku berhayal seperti putri raja setelah sadar ku tertawa Hi dan ini tidak didapati pada diri Siti Khadijah radhiyallahu anha Ibunda kita ini cuma maunya sama suami. Sama Nabi Rasulullah. So -so. Tidak ada yang lain. Begitu nikah dengan Rasulullah. Hilang semua. Gak ada. Cuma Rasulullah aja yang lain tidak ada. Rasulullah pun dahsyatnya Nabi kita itu. Begitu nikah dengan Ibunda Khadijah. Janda umur 40 ini. Padahal Nabi itu manusia terganteng sedunia. Setelah Nabi Adam paling ganteng. Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad. Tiga orang. Dalam kisahul anbiya Ibnu Katsir Imam Ibnu Katsir memberikan satu hadis Siapa laki-laki paling tampan nya Rasul? Rasulullah menjawab Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam ya khuliqat Adam biyadillah langsung diciptakan Allah dengan kekuasaannya, enggak lahir lewat rahim ibu. Jadi Nabi Adam enggak punya pusar, enggak punya lubang pusar. Perut Nabi Adam mulus. Buat apa lubang pusar? Kalau oh, Enggak lahir dari perut ibu kok dibikin bolong. <laughs> mulus kecantikan Nabi Adam dipuji Quran lakod akhola kenal insana fi ahsani sungguh kami telah jadikan satu orang manusia itu Nabi Adam fi ahsani taqwin dalam bentuk yang paling cantik ahsan isim tafnil bahasa Inggrisnya in the best form in the best form fi ahsani taqwin terus siapa lagi yang paling ganteng Rasulullah setelah Nabi Adam Rasulullah menjawab Nabi Yusuf a.s Seberapa ganteng Nabi Yusuf? Kami dengar Nabi Adam. Paling ganteng. Padahal kami dengar Nabi Yusuf yang ganteng. Oh tidak kata Nabi Adam. Kata Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Yusuf ganteng tapi Nabi Adam lebih ganteng. Seberapa ganteng Nabi Yusuf? Nisfu min Adam. Nabi Yusuf separuhnya Nabi Adam. Berarti seperempat kegantengan laki-laki sedunia untuk Nabi Yusuf sendiri. Separuh gantong laki-laki sedunia dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Habis tiga perempat udah. Diborong dua orang Lantas sahabat bilang Ini bukan dong, ini hadis Khususulah biar menulis Kami sudah jalan ke Syam Kami sudah jalan ke yaman Belum pernah kami lihat laki-laki sedih ganteng Rasulullah Bagaimana? Memang Rasulullah ganteng sekali Masya Allah Mata Rasulullah hitam, rambutnya bergelombang Dahinya besar, hidung mancung Giginya sangat rapi. Dan pinggir mata Nabi itu yang putihnya itu ada sedikit merah. Menebapkan Nabi itu wibawa sekali. Kalau dilihat orang gemetar jantung orang. Bukan main Rasulullah. Beruntunglah orang yang pernah jumpa Rasulullah. Kulitnya halus-mulus kemerahan seperti pualam. Apa kata Nabi? Aku dan Nabi Yusuf seperti rembulan dan matahari. Berarti separuh untuk Nabi Adam Seperempat untuk Nabi Yusuf Gantengnya, seperempat untuk Nabi Habis, kita tinggal sisa-sisa Makanya gak beres lihat. Ini sipit, yang ini merongos Yang ini yang biasa gak, gak ada yang beres Udah habis diborong Tiga makhluk agung ini Jadi laki-laki itu -laki jangan kemayu Kegantengan kita sudah habis. Diambil tiga manusia paling agung ini. Laki-laki itu -laki tidak usah kemayu. Justru laki-laki itu -laki berharga kalau jantan. Tau? Jantan. Dari dulu orang jatuh cinta sama yang jantan-jantan. Jenggotnya kasar. Dadanya berbulu. Wah jantan. Badan keker. Begitu kurus. Batuk lagi. ah Udah kurus batuk. Ngerokok lagi. Tangan kiri lagi. keker jadi laki-laki itu gagah ah. orang kalau dipandang Rasulullah gentar gentar kalau orang bicara Rasulullah memandang wajahnya Rasulullah gitu kalau bicara sama orang Rasulullah memandang wajahnya walaupun Rasulullah senyum tapi yang diajak ngomong tuh takut bohong pasti tahu Rasul ini kalau aku bohong tuh nggak berani begitu wibawanya Rasul kalau kita orang makin kita lihat makin bohong. Memang <tuh> <tuh> rusak itu. <tuh> Pilihlah saya. Kalau saya kamu pilih, semua akan murah. Udah terpilih, mahal semua. Garam mahal, cabai mahal. Bagaimana ini Pak Menteri, kok mahal? Ah Kalau mau murah ya beli Apidson aja, dua <tuh> ribu. Menceng. <tuh> Begitu indahnya Rasulullah, begitu ganteng Siti Aisyah, begitu Siti Khadijah, Anha, begitu cantik. Tapi begitu nikah, dua-dua tutup mata. Tutup hati. Tidak ada, kecuali dia. Nah, jadi tidak usah cerita, I love you baby, forever and ever. Itu yang melakukannya Rasulullah dengan, dengan Siti Khadijah. Benar-benar cinta sejati sampai wafat tidak pernah satu kali pun bertengkar. Saya udah 25 tahun kawin. Kalau soal duit kami enggak pernah bertengkar. Soal lain ada bertengkar. Soal HP aja bertengkar. Biasa. Ini sekarang ini ngeri. Ada satu orang nanya sama Ustaz, "Ustaz, tadi malam istri saya tidur pakai selimut sampai kepalanya. Terus bercahaya, Ustaz, tembus selimut. Udah jadi wali istri saya. Bukan dia baca SMS HP-mu. <laughs> dalam selimut." <laughs> Kan jadi wali dia curiga ya sama SMS pun. Besok paginya marah-marah. Rupanya apa? Pas bagian istri disebut namanya Kopasus. Sekarang orang begitu. Kring kring kring. Oh bos nih. Kring kring kring. Oh supir. Kring kring kring. Istri telepon. Kring kring. Kopasus. Istri ditulis Kopasus. istri pakaian kita Rasulullah benar-benar begitu wafat Siti Khadijah sebagai satu-satunya istri di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 65 tahun tidak pernah memadu istri pertama baginda Rasul tidak pernah keliru memanggil namanya tetap aja ya oh ya Khadijah ya habibi ya habibi ya habibah hai kekasih hatiku sampai wafat Orang sekarang kalau manggil istrinya sayang-sayang Syahdu itu kalau waktu pacaran. Waktu pacaran, waduh. Bila kamu di sisiku hati rasa Syahdu satu hari. Oh, kayak betul aja gitu. Kalau mau tahu kisah cinta sejati... ...kisah cintanya Siti Khadija... ...dengan Rasulullah SAW. Saya teringat dulu... ...waktu saya masih kecil, ibu saya... ...kalau tidurkan adik saya... ...dia nyanyi. Nah, itulah Ibu saya Ibu saya orang Cina. Lakangan beliau ngaji bagus. Satu hari 8 sampai 10 juz. Waktu saya kecil-kecil... ...dia nyanyikan adik saya kalau tidur. Dua lagu yang paling dia sering nyanyikan. Satu, Ay Ayam dan Lapeh. Luruhilah jalan... Kayak kumbuh Bakelok jalan Kayu jati Begitu itu nyanyi ibu saya itu saya ingat Kecil saya Kalau nindurkan adik saya itu nyanyi ibu saya Yang kedua kisah cinta Kisah cinta tu sadu sekali saya rasa Sebelum saya dapat hidayah Saya rasa itulah lagu terindah dalam hati saya Yang pernah dinyanyikan ibu saya Sungguh indah Kisah cinta Yang pernah daku Rasa dan alami, indah dan menarik hati. Takkan ku lupa sampai akhir nanti. Walau seribu zaman telah berlalu, kisah cintaku tak akan beku. Andai kisah cinta Sekuntum bunga Ditelan masa Tak akan layu Itu lagu Memang bapak saya dan ibu saya tidak bercerai Sampai mati dan tidak dimadu ibu saya oleh bapak saya Ful dimadu benci juga Saya sama bapak saya Begitulah baiknya ibu kan cinta. Mungkin kalau begitu bapak Saya kawin lagi hilang nyanyinya itu Yang berlalu biarlah Berlalu usah kau pulang lagi Ke rumahku kan ya kan Tuh, lihat hidungmu sudah macam hidung badak <laughs> Tapi dalam Islam boleh nikah Dua, tiga, empat Jangan dilarang Saya hanya terpesona lihat kisah Rasulullah Dengan Siti Khadijah ini Cinta yang matang ya Kalau kalau Siti Khadijah jatuh cinta pada Nabi kemudian matang, memang umurnya 40. Dan sudah tiga kali menikah dengan Rasul yang ketiga. Tapi Rasulullah kan nikah pertama, umur 25, sedang ganteng-gantengnya, sedang tampan-tampan. Memang manusia tertampan di Mekah. Kemudian ketika jadi Nabi umur 40, semua orang yang masuk Islam menawarkan anaknya. Oh, kan gitu. Ini satu suku masuk Islam nih Ya Rasul supaya kita ada hubungan Dengan suku kami Jadilah besan Ambil wanita tercantik dari suku kami Nikahi agar kita menjadi bersaudara Gak mau Rasul Itu baru terjadi setelah Ibunda Khadijah wafat Ah, Itu baru Rasulullah nikah Sofia Istri panglima perang Yahudi yang kalah perang dengan Nabi Terbunuh suaminya Sofia jadi janda tapi dia istri panglima Dinikahi oleh Rasul Hasilnya seluruh suku Sofiah radhiyallahu anha masuk Islam. begitu. Walaupun Sofiah pendek, Siti Aisyah, Siti Aisyah pernah cemburu dengan Sofiah. Beda dengan Ibunda Khadijah memang agung ya. Siti Aisyah kan gadis dinikahi Nabi masih gadis, satu-satunya istri Nabi yang gadis Siti Aisyah radhiyallahu Akhlaknya luar biasa dipuji Nabi luar biasa dalam hadis-hadis Bukhari. Tapi namanya perempuan muda cemburu. Satu hari datang Siti ibunda kita Siti Sofia datang. Bertamu ke rumah Siti Aisyah ibunda kita. Minum makan biasalah dijamu. Kemudian di Bunda Sofia pulang. Rasulullah pulang dari masjid, lihat ada bekas makan. Rasulullah tanya, mesti perempuan kan? Karena dijamu makan oleh Siti Aisyah mesti perempuan. Kalau laki-laki enggak -laki mungkin masuk, Nabi enggak ada. Kalau kita beda istri kita. Tukang kredit masuk. Kalau cuma rosu Rasulullah. Rasulullah tidak ada perempuan masuk. Laki-laki masuk kalau tidak ada Rasul. Perempuan mungkin. Maka Rasul tahu yang datang ini tamu perempuan. Rasul tanya siapa yang bertamu tadi? Setia Aisyah Rada Alham menjawab si pendek datang. Berarti kan cemburu banget. Kata Rasulullah jangan kau menghibah orang. Kau telah memakai, memakan bangkai saudaramu dan orang. Nah, Rasulullah tahu maksudnya si pendek itu adalah Siti Sofia radhiyallahu Kelebihan ibunda Sofia, orang Yahudi yang dinikahi Nabi sehingga seluruh sukunya masuk Islam. Beliau pemurah. rela makanan yang ada untuknya pun dikasih orang. Diberikan ke orang sampai beliau sendiri enggak makan. Itu memang istri Nabi semua pemurah tapi yang paling pemurah itu Siti Sofia radhiyallahu Aha, satu hari lagi kumpul-kumpul istri Nabi ini Istri Nabi sembilan Semuanya lima belas Dengan Khadijah, Tapi Khadijah tidak pernah di madu. Waktu di Medina ini kumpul tujuh istri Rasul, Sembilan istri Rasul kumpul Rasulullah lewat Lihat istri-istri lagi kumpul Rasul bersabda Di antara kamu semua ini yang duluan wafat menyusul saya Berarti Rasulullah duluan wafat dari istri-istrinya semua Di antara kamu semua ini yang duluan wafat menyusul saya Kata Rasulullah yang tangannya paling panjang Yang tangannya paling panjang Maka begitu Rasulullah pergi Istri-istri Nabi saling mengukur tangan Wah. Siapa duluan cukup? Gak takut mati karena cinta sama Rasul Siapa yang tangannya paling panjang duluan mati menyusul Rasul ke dalam kubur? Senang malah panjang-panjang ayo ukur-ukur Yang paling panjang tangan saudah Saudah raksasa Istri kedua Nabi setelah khadijah wafat Nabi umur 50 waktu itu. 51 umur Nabi. Nabi nikah lagi. Dipilihkan sahabat. Atas desakan para sahabat. Sa'udah bin Tizam ahrudranha. Tinggi besar orangnya. Jadi waktu ukur ukuran tangan yang paling panjang. Tangan Sa'udah. Ibunda Sa'udah bilang. Sayang yang duluan meninggal nanti. Menyusul Nabi. Kamu semua selamat tinggal. Udah, udah seneng nih Sa'udah. Karena beliau juga tua. Dinikahi Nabi umur 61. Dinikahi Nabi umur 61. ah jadi... Waktu ukur-ukuran itu mungkin umurnya sudah sekitar hampir 70 ya. 65 atau 67 gitu. Ternyata yang duluan wafat Sofya. Yang duluan wafat menyusul Nabi di antara istri-istri Nabi adalah Sofya. Justru yang tangannya paling pendek. Nah, kan dia pendek. Ah Kok Sofya pendek kok duluan nyusul. Barulah mereka paham maksudnya tangan panjang adalah orang yang paling... Pemurah Memberi sedekah Begitulah Rasulullah SAW Dengan istri-istri Nah Rasulullah SAW Berkawinan dengan Siti Khadijah Mempunyai anak Laki-laki Tapi wafat dua-duanya Waktu kecil yang pertama Al-Qasim Itu makanya Nabi digelar Abul Qasim. Abu'l Qasim Dan tidak ada boleh orang Pakai gelar Abu'l Qasim Kecuali Rasulullah Zaman Rasulullah ada seorang anak, eh, seorang sahabat Nabi dikasihnya namanya Al-Qasib anaknya. Jadi waktu itu jumpa Nabi dia bertamu ke rumah Nabi Nabi nanya, "Siapa ini?" "Assalamualaikum, siapa itu?" "Abdul Qasim." Kata Nabi tidak boleh orang pakai Abdul Qasim kecuali saya. Abu Qasim boleh Abu Qasim, tapi Abdul Qasim itu saya punya kata Nabi. Jadi kalian jangan sok-sok kasih pula gelar anak. Al-Qasim supaya dipanggil Abdul Qasim. Tidak boleh. Itu untuk Rasul. Kemudian anak Nabi Abdullah. At-Tahir. At-Tayyib. Abdullah juga wafat. Ketika masih kecil. Nanti setelah itu Nabi jumpa lagi satu orang istri. Seorang budak tawanan dari Mesir. Suku Kipti. Rambutnya merah. Matanya biru. Namanya Maria. Al-Kipti ya. Dinikah oleh Nabi dan punya anak... Namanya Ibrahim... alaihi salam... Dan wafat umur dua tahun. Tetap juga... Waktu masih kecil anak Nabi wafat. Dan itu... Istri-istri Nabi yang lain agak cemburu juga... Dengan Maria itu. Rambut merah, mata biru. Kalau lagi kumpul-kumpul kan buka jilbab tuh. Kelihatan kan merah rambutnya... Matanya biru, cemburu juga. Diajik orang tuh... Hmm. Keturunan Fir'aun ini. Kipti, kipti kan keturunan Fir'aun. Turunan Fir'aun. dia nangis pulang jumpa Nabi Nangis. Kenapa nangis? Dia bilang, turunan Fir'aun. nabi bilang, saya ini keturunan Nabi Musa. Saudaranya Nabi Musa dan Harun. Begitulah Nabi dengan istri. Makanya kalau mikir-mikir gini, takut juga kawin dua saya. Sempat istri yang satu bilang, keling kau. Hitam kau. mblek yang satu ini enak juga kita enggak sabar kita banting piring. Kalau Rasulullah begitu sabar ya. Ada yang mau kawin tiga empat sabar kalau enggak pusing. Istri Nabi Khadijah punya anak laki-laki dua al Khosim dengan Abdullah Alehimasalam dan dua-duanya wafat waktu kecil. Tapi punya anak perempuan dewasa empat orang. Zainab, Radul Anha, Ruqayah, Radul Anhu, Umi Kalsum, Radul Anhu, dan Siti Fatimah, Radul Anha Jadi ada empat Zainab, Ruqayah, Umi Kalsum, dan Siti Fatimah, Radul Anhun Ruqayah dinikahkan Nabi dengan utbah anak Abu Lahab Umi Kalsum dinikahkan Nabi dengan Utaibah, anak Abu Lahab. Mena memang Nabi dengan Abu Lahab akrab. Kemudian waktu turun surat Tabat Yada Abi Lahab yuwatab. Kelakalah kedua tangan Abu Lahab. Maha agnaan humaluhu wa maha kasam. Tidak ada gunanya. Untuknya harta-harta yang dia cari seumur hidup. Wah, di situ Umi Jamil, istri Abu Lahab, marah. Cerikan. Anaknya segera. Maka anaknya Abu Lahab putbah dengan Utaibah menceraikan Ruqayyah dengan Ummu Kulsum radiyallahu anhu radiyallahu huma anak Nabi ini muda masih muda belasan tahun sudah janda. Sedih rasanya. Ibu Khadijah sedihnya bukan main. Bayangkan anak jadi janda umur masih belasan. Rasa sedih. Tapi Allah hibur. Ternyata Ruqayyah radhiyallahu anha dinikahi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu maka sempat hijrah ke Ethiopia bersama Ja'far bin Abi Thalib dan punya anak umur 6 tahun kurang lebih dipatuk ayam matanya infeksi dan wafat anaknya anak, -anak. anak Sayyidina Utsman wafat dari Ruqayyah itu dipatuk ayam makanya kalau anak-anak kecil jangan dikasih dekat-dekat ayam ayam itu lihat mata bagus tuh dipatuknya ya utusan Nabi wafat kena patu ayam. Kemudian setelah itu Siti Khadijah ini wafat, Nabi nikahkan Sayyidina Utsman dengan Umi Kulsum. Jadi anak Nabi dua dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman disebut Az-Zun Nuraini, orang yang memiliki dua biji mata Rasulullah SAW. Saya yang tidak punya anak dengan Umi Kulsum. Dan kemudian Rasulullah menikahkan Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ikut Nabi sejak umur 7 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ikut Rasulullah di rumah Rasul sejak umur 7 tahun. Kemudian dinikahkan dengan anak Nabi yang paling kecil Siti Fatima dan punya anak dua laki-laki Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhuma alaihimussalam. Nah inilah mudah-mudahan ada manfaat cerita ini tidak dongeng, ini kisah nyata. Bagaimana kita bisa sehidup mati semati dengan istri. Mudah-mudahan kita nikah betul-betul dapat laki-laki yang soleh. dan dapat wanita yang salehah. Menjadi suami istri di dunia, menjadi suami istri di syurga Allah Subhanahu Seperti baginda Rasulullah dengan Siti Khadijah radhiyallahu Dan selalu dalam upacara pengantin didoakan itu. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatul Kubro, Wa Aisyah Tarido. Ya Allah satukanlah hati kedua pengantin ini, sebagaimana Engkau menyatukan hati antara Nabi kami Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah Al kubra dan dengan Siti Aisyah Arido. Ar Itu doa. Allahumma Alif Bayna Kullubihi maka Ma Alif Ta Adam Wa Hawa. Satukanlah hati pengantin baru ini, sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Nabi Adam dan Hawa. Seumur hidup Siti Hawa engkau pernah dimadu. ...karena tidak ada perempuan waktu itu... ...kecuali Siti Hawa. Seandainya ada pun... ...Nabi Adam tidak akan menikah lagi. Saya yakin betul. Sebab ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa pisah... ...satu diturunkan di Jeddah... ...satu diturunkan di Indonesia... ...di Aceh, di Tapak Tuhan... ...ada tapak kakinya besar sekali... ...di pinggir laut. Belum pernah lihat fotonya ya? Kalian perlulah sekali-sekali jalan-jalan... ...ke Sumatera naik bus, rame-rame... Lihat apa kaki Nabi Adam di, di batu karang. Kalian sepuluh berdiri satu jempolnya aja, cuma sepuluh kalian berdiri satu jempolnya aja. Berapa besar Nabi Adam? Berarti kalau kalian dimakannya lapan belum kenyang Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu jalan kaki dari Sumatera Serendip. Uyahamka mengatakan Pulau Serendip, Pulau Suwarnadwipa, Pulau Mas, Sumatera. Orang mengatakan serendip itu Sri Lanka bukan. Sri Lanka nggak ada emas, serendipnya ada batu safir. Emas hanya ada di Sumatera. Di Jawa nggak ada. Jawa disebut Jawa Dewipa, Pulau Padi. Sumatera disebut Serendip, Swarna Dewipa. Dari situlah menurut Hamka Nabi Adam jalan kaki sampai ke Jeddah, sampai ketemu Siti Hawa di Bukit Jabal Rahmah di Padang Arafah. Siti Hawa turunnya di Jeddah, Jeddah turunnya nenek perempuan. Nabi Adam jalan kaki berapa tahun dari Sumatera sampai Mekah. Ketemu di Jabod Rahmah. Siti Hawa lihat gitu. Kok kayak Nabi Adam ya gitu ya. Nabi Adam juga lihat. Oh, seperti istriku. Gitu. Begitu lihat agak dekat memang istri, ya Allah. Siti Hawa duduk aja di situ. Berdiri aja di situ. Yang berlari itu Nabi Adam. Tuh, cintanya Nabi Adam sama istri. Hawa. Cintanya. Siti yang awak tetap aja situ. Tidak lari-lari. Tidak jalan-jalan situ. Yang lari itu. Nabi Adam. Kalau film India terbalik. Perempuan yang lari. Arjun. Kalau Islam Nabi Adam yang lari. Dipeluk Menurut kabar. Tiga hari tiga malam. Tidak dilepas. Saya coba juga itu. <tuk> Pergi jauh-jauh berapa dakwah. Empat puluh hari. Pulang langsung peluk istri. Fum. Oh. Perasaan kayak Nabi Adam. Tidak lama dipukul daripada saya. Sesak nafas banget. <laughs> Beda rupanya. Fisik Nabi Adam. <laughs> Baik. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Salih Sapa TV.